Muslim, Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la anna muhammadan al 'abduhu 'ala Allahumma salli sallim 'ala hadzal nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi wa man tamayya um Amal Baginda. Kehormatan Rahimahni wa Rahimahum Para pendengar dan Muslim, Sahabat dan Muslim, dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bertemu kembali dalam acara Fiki Kesehatan Kontemporer terkait puasa dan Ramadan Membahas sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain MSc, SPPK Hafizhullah Ta'ala Waro'ah Dan kita masih di bab yang keempat terkait dengan uh, Sakit di bulan Ramadan dan Panduan Ibadah Bagi Orang Sakit yang Kemarin kita telah uh, membahas tentang Eh, Bahasannya sakit adalah ujian takdir dari Allah Subhanahu Wata'ala bahkan bisa menjadi tanda cinta Allah Subhanahu Wata'ala kepada hambanya ya, dengan berbagai macam efek dari sakit tersebut yang disikapi dengan penuh kesabaran dan keridoan atas takdir Allah Subhanahu Wata'ala maka sakit tersebut bisa menjadi ladang pahala menghapus dosa, ya sehingga nantinya di akhirat eh, jumlah dosa Orang yang sakit tersebut berkurang bahkan nol sama sekali Ya Sehingga eh, Para pendengar dan ya, muslim sekalian Kita tidak boleh bersedih ya, Ketika sakit di bulan Ramadan Jangan bersedih ketika sakit di bulan Ramadan Bagi mereka yang berjiwa hanif Dan sangat cinta dengan datangnya bulan Ramadan Memang tentu wajar ya Ada perasaan sedih Ketika harus melalui bulan Ramadan Yang ditunggu-tunggu dalam keadaan tidak bisa fit Beribadah Tidak fokus beribadah karena sakitnya ya bahkan sakitnya bahkan parah sehingga e, terbaring di rumah sakit ya tidak bisa berpuasa juga ya baik sakitnya tersebut sakit yang sebentar ataupun bahkan sakit yang e, penuh menghabiskan bulan Ramadan sebulan penuh ya wajar ketika ada perasaan sedih tidak bisa fokus beribadah di bulan Ramadan ya adalah kesempatan yang sangat-sangat mulia ya namun kita perlu menyadari ya dan sekaligus berusaha mengingkinkan perasaan tersebut dari dalam hati kita ya, masih banyak hal yang bisa dilakukan ya bagi orang-orang yang sakit yang memiliki uh, tertimpa penyakit ketika datangnya bulan Ramadan ya banyak yang bisa dilakukan ya sangat banyak ya tidak harus realita yang kita jumpai orang sehat banyak melakukan sholat dan seterusnya ya ya dan shawal nanti di akhir pembahasan ini akan ada dibahas tentang apa saja ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit menimpa di bulan Ramadan. Tentu kita jangan terlalu apa terlalu larut dalam kesedihan, terlalu larut dalam apa kesedihan, kemudian menjadi penyesalan ya. Seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kalau penyakit itu menimpanya dan begitu berat ya sehingga e, patutnya kita mengingat e, ada dua hal yang harus kita camkan dalam diri kita sehingga kita tidak bersedih hati dan tidak e, protes akan akan protes tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hendaknya kita sebagai seorang muslim husnuzan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang terhadap Hamba nya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang telah lama hilang, ya, kemudian ditemukan kembali. Ya, ini sebagaimana hadis uh, dari Nabi saw. Ya, Katakanlah uh, seorang anak ada seorang anak di uh, dimanahi oleh ibunya, uh, kemudian ibunya marah besar, terus diusir anaknya pergi. Ya. Anaknya pergi, terus kemudian uh, ibunya mencarinya, tunggu-tunggu kok tidak ada, sampai akhirnya anaknya kembali ke rumah dan tidur di depan pintu rumah ibunya lalu kemudian tak lala ibunya e, apa ibunya membuka pintunya anaknya tersebut langsung dipeluk digendong dicium ya e, dan mengatakan tidak apa kepada anaknya aku tidak mungkin tega untuk e, mengusirmu ya karena sangat sayang pada anaknya kemudian Nabi katakan kepada para sahabatnya ketahuilah Rasa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya Itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya sendiri ya. Maka kita yakinlah bahwa musibah ini adalah uh, yang kita terima apapun bentuk musibahnya Sakit, ya kehilangan harta dan seterusnya adalah sebagai pengangkat derajat kita Menghapuskan dosa kita ya. Dan kita pasti bisa memikul ujian tersebut ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya, ya. Dan Umar bin Khattab, Rasulullah Anhul pernah menuturkan bahawa Rasulullah SAW eh, pernah kedatangan rombongan tawanan perang. Ya. dan tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Ya. Tetkahal ia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya, rata-rata ketubuhnya, menyusuihnya, ya. Nah, ya, Rasulullah SAW kemudian berkomentar mengenai hal tersebut dan bertanya kepada para sahabatnya, "Apa menurut kalian ibu ini akan tega melempar anaknya ke dalam kobaran api?" Nah, ya, kami jawab, "Ya tidak mungkin demi Allah, ya, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya, ya. bahkan kalau perlu ia yang akan mengorbankan, mengorbankan dirinya." Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah a'lamu bi min hadhihi bi wadhiha." Sungguhnya Allah Swt sangat sayang. Lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada pada anaknya, ya. Kemudian e, ulama juga bersepakat menjelaskan bahwa yang namanya musibah hanya berat di awal saja, ya. Ketika datang pertama kali, ya. Dan ketika datang pertama kalinya itu itulah yang dituntut untuk sabar, ya. Karena setelah itu akan berkurang, ya. Ya, betapa banyak kita tidak menyadari selama hidup kita, ternyata sudah berapa banyak musibah yang kita lalui, ternyata enjoy enjoy saja hidupan kita sekarang, ya. Bahkan musibah yang terberat sekalipun kita masih enjoy saja menikmati hidup, ya. Karena beratnya itu hanya di awal. Setelah itu nanti akan akan meredah, meredam, ya. Akan stabil lagi kitanya. Kemudian ikhwan fitdin. Yang kedua orang yang tidak mendapatkan ujian di akhirat kelak. Akan ini terhadap mereka yang mendapatkan ujian di dunia ini yang eh, pada pembahasan sebelumnya pernah kami sebutkan ya bahwa nanti tetakala orang-orang eh, yang dahulu mendapatkan ujian di dunia ketika hasil dari ujian yang mereka terima tersebut menghapuskan dosa-dosa mereka yang begitu banyak ya dan mengangkat derajat mereka susutnya orang-orang yang tidak mendapatkan ujian itu merasa ih sangarkan pengen kembali ke dunia mendapatkan ujian yang sama dengan dia bahkan lebih berat ya ya sehingga mereka beranangan kenapa dahulu di dunia mereka tidak banyak mendapatkan ujian yang berat ya, ya misalnya e, apa ada di akhirat nanti ada orang yang iri dengan orang yang kena kanker ganas stadium akhir ya di akhirat itu nanti akan ada orang-orang yang iri kenapa saya dulu di dunia sehat gitu kenapa nggak di apa di dunia dulu saya apa sakit kata dia ya, di di akhirat itu ya sehingga melihat besarnya keutamaan tersebut pada hari kiamat, ya pasti banyak orang yang berandai-andai jika mereka ditimpa musibah di dunia, sehingga menghapus semua dosa-dosa mereka dan diberikan pahala kesabaran dan mengangkat derajat mereka Nabi SAW bersabda ya waddu ahlul alafiyah yaumal qiyamati anna juludahum kuridot bil makari wikmimma yarawna min sawabi ahlil bala manusia pada hari kiamat menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di di dunia. Ya, bagaimana kita tidak gembira ya serayangnya orang-orang yang sakit, ya ataupun diri kita pribadi ketika kita tertempa, tertimpa sakit apapun, ya bergembira dengan ini. Ya, orang-orang yang tahu kita sakit, ya orang, -orang akan mencunguk kita menjaga kita sakit. Ya, kelak di hari kiamat um, gantian mereka yang ingin terbaring lemah seperti kita ketika di dunia tertimpa penyakit. Karena besarnya pahala kesabaran yang akan dipetik oleh orang-orang yang sabar terhadap e, ujian cobaan berupa sakit yang menimpa mereka. Ya koni fadin. Aaazanillah wa ya kunjami Itulah dua poin penyemangat yang bisa mengingatkan kita supaya tetap e, tidak bersedih, tidak menyesal dengan keadaan dan seterusnya. Ya menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala sehingga betul-betul. Dari e, musibah yang Allah timpakan ke kita berupa e, rasa sakit atau musibah apapun itu menjadi serendang sumber pahala bagi diri kita untuk menyimpan amal berjumpa dengan Allah Subhanahu Wataala. Pada penekanan ada muslim dimanapun anda berada. Rohimani wa Rohimaku Di pembahasan subah berikutnya adalah adalah e, pahala ibadah itu bisa tetap mengalir meskipun e, dalam kondisi terbaring sakit di bulan selama bulan Ramadan maka ini yang kita uh, harus sadari ya, orang-orang yang sakit harus mengetahui ini, dan bergembira ya, hendaknya ber, bergembira, karena ini adalah kabar berita gembira, langsung dari Allah dan Roh, Rasulnya, sehingga bagi, uh, anda yang mungkin terbaring lemah di rumah sakit, dalam waktu yang cukup lama ya, gak bisa berbuat apa-apa gitu, sehingga uh, bagi yang, apa, uh, terbaring di rumah pun ya, ini benar-benar juga menjadi kabar gembira, tidak harus yang terbaring di rumah sakit, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Ternyata tetap menuliskan pahala ibadah bagi kita yang biasa kita lakukan sehari-hari Jika ibadah selama bulan Ramadan biasa dan rutin kita lakukan ya, Misalnya di bulan Ramadan kita memang melebihkan amal ibadah Tapi rutin setiap tahun selama kita sehat kita selalu melebihkan ibadah tersebut ya. Sehingga e, apa, meskipun ketika pada saat kondisi kita datangnya bulan Ramadan itu ada ujur ya, Sehingga tidak bisa melakukan ibadah tersebut Maka pahalanya tetap mengalir ditulis di sisi Allah Subhanahu wa meskipun tidak melakukan ibadah tersebut karena terbaring sakit ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan hadis riwayat bukhari apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar lalu Allah uh, akan apa ke kemudian dia tidak bisa melakukan amal ibadah rutin yang telah ia lakukan maka Allah Subhanahu wa akan menuliskan baginya Pahala seperti saat ia melakukan ibadah tersebut di masa sehat dan bermukim artinya tidak sah sahur. Ikonifidin. Ya. Ketika kita sedang terbaring, ya, dan beristirahat, ya, karena kondisi sakit yang menimpa, maka meninggalkan hadis Nabi so Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut akan ada pahala yang terus mengalir. Apalagi eh, apa namanya eh, kita menambah biasa melakukan itu terus menerus dalam sehat dan waktu mukimnya kita. Maka ada sini cukup membawa berita gembira ya untuk bergembira bagi orang-orang yang tertimpa sakit ketika dia dulu sudah memiliki amal khusus, amal rutin, maka amal rutin tersebut akan tetap dicatat pahalanya dan tidak dikurangi sedikit pun ya. Namun tetapi perlu diingat, ya, tidak semua keadaan sakit langsung otomatis pahala mengalir ya. Tentu ada dua hal penting yang perlu diperhatikan agar ketika sakit atau bersabar pahala tetap terus menerus mengalir meskipun kita tidak melakukannya. Ya. Tentu harus diperhatikan syaratnya seperti apa. Ya, harus rutin, harus uh, tidak pernah bolong-bolong ya, rutin dilakukan. Sehingga uh, bagi para pemirsa yang ingin, pendengar radio muslim yang ingin melihat buku yang ditulis oleh Dr. Rehan sendiri pun beliau telah menulis, ya wanita haid tetap bisa mendapatkan pahala dan beribadah itu uh, ininya uh, buku yang beliau tulis. Silakan dibaca bagi yang ingin uh, merujuk ke sana. Lalu kemudian kabar gembira bagi wanita yang haid di bulan Ramadan, mereka mungkin tidak bisa fokus ibadah seperti puasa dan sholat selama bulan Ramadan. Ya. Beberapa pendapat ulama menjelaskan bahwa wanita haid tetap dituliskan pahala baginya karena haid juga termasuk darah pe penyakit dari Allah SWT, bukan keinginan perempuan tersebut untuk haid. ya. Karena kalau keinginan ya sudah, tidak ingin haid sebenarnya. Ya lalu kemudian juga bagi wanita hamil ya menyusui ya yang punya sudah punya anak ya tentu anak sikapnya itu unpredictable ya tidak bisa diprediksi kapan bangunnya kapan travelnya kapan mimiknya dan seterusnya sehingga pada pandai seorang ibu itu memanfaatkan momen-momen e, waktunya ya ketika ada kesempatan untuk untuk apa beribadah zikir baca Quran ya baca membaca hafalan merunjau hafalan mendengarkan kajian mendengarkan orang ngaji, baca Al-Qur'an ya, lakukan apapun ibadah itu ya. Isi waktu kosong daripada melamun ya. nge anak sambil melamun mending mendengarkan atau membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Berikutnya di subbab berikutnya para pendengar ada muslim di mana pun Anda berada dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan itu ada ke kemudahan. Nah, ini merupakan janji dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Tidak pernah kita menemui manusia yang selalu terus menerus merasa kesulitan dan selalu, selalu terus menerus keadaan yang sedih susah. Ya. Semua pasti ada akhir dan u, ujungnya. Allah Subhanahu Wataala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Susah, senang, lapar, kenyang, kaya, miskin, sahid, sakit, sehat, mati dan hidup. Semua ada pasangannya. Dan nah, salah satu nikmat Allah Swt menciptakan sakit agar kita bisa merasakan. Ternyata nikmat sehat itu begitu besar ya. Nikmat sehat bisa makan sebagaimana makan orang yang normal ya. Bisa menikmati minuman yang lezat, kenyang ya, hilang dahaga ya. Kemudian juga e, apa? Bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Bagaimana kalau sakit? Nikmat tersebut akan tercabut ya, otomatis tercabut. Makan tidak enak ya. Kemudian sulit juga loyo dan seterusnya seterusnya. Dan inilah makanya kita baru bisa menyadari nikmat kesehatan tersebut begitu sangat berarti buat kita. Sehingga nantinya ketika kita diberikan kesehatan lagi, kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu Wataala, senang dengan kesehatan tersebut dan kita berusaha supaya tidak melalaikan nikmat Allah tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tetapi yang benar adalah gunakan nikmat Allah tersebut untuk taat pada Allah Subhanahu Wataala. Karena nikmat sehat itu orang banyak lalainya nikmatan limubunun fihi maka tudu minannas ashihatul farogh dua nikmat yang banyak manusia itu lalai dengan dua nikmat tersebut yaitu nikmat uh, kesehatan fisik dan uh, waktu luang ya, sehingga uh, supaya kita betul-betul memaksimalkan nikmat tersebut ya, dan jangan sampai kita menyadari pentingnya nikmat tersebut setelah hilang atau dicabut uh, dicabut oleh Allah Subhanahu wa sehingga kita ya, dalam pembahasan berikutnya adalah Berhiaslah dengan kesabaran dan berbahagialah dengan janji Allah Subhanahu Wataala karena kita akan mendapatkan semua kutaman tersebut apabila musibah berupa penyakit ini kita hadapi dengan sabarnya agar kita dapat bersabar hendaknya kita mengingat kutaman bersabar yang sangat banyak Allahumma taala ya Allah banyak menyebutkan kata-kata sabar dalam kitabnya ya contohnya E, misalnya di surat Al-Baqarah ya wa amanu o, Ya Allah di naa manusta'inu bi sabari wasallam. Orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran dan salat Ya. Kemudian juga e, surat Az-Zumar ya Inna ma'iyawas sabiruna ajarohum bi kairihi. Sesungguhnya e, balasan bagi orang-orang yang bersabar hanyalah diberikan pahala yang bagi mereka dilipatgandakan tanpa batas ya. Jadi bisa dihitung Artinya sangat sangat sangat banyak sekali ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu idza aradallahu ya. Ali bin yang yang apa yang pernah kita baca sebelumnya idza aradallahu bi'abdihi alkhaira ajjala lahu nuqobata fid dunya. Ya, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya maka dia akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan ya, sebaliknya pada seorang hamba Allah menghendaki keburukan maka Allah akan menangguhkan dosanya sampai dia e, balas di hari kiamat dan motivasi-motivasi yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai penyemangat supaya kita tetap bisa beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit bulan Ramadan sangat banyak yang nantinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang apa saja ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit yang sipon terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah tidak bisa melakukan ibadah ini dan itu ya. Yang jelas tetap diawali dengan husnuzon dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga e, apa namanya? E, kita ingat nanti orang-orang akan banyak yang iri dengan kita di hari akhir kelam dan seterusnya. Yang itu bisa tujuannya hanya satu, supaya kita e, sabar dengan ujian tersebut ya, kemudian rida dengan ujian tersebut ya, kemudian kita juga Bersabar yang itu akan membuahkan Pahala yang sangat banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga yang sedikit ini Bisa menambah keilmuan Bagi kita, kita praktekkan dalam kehidupan kita Sehingga ilmu yang telah kita dapatkan Ini adalah ilmu yang bermanfaat Yang menjadi pembela kita di hari kiamat kelak Dan bukan menjadi